サンタモスタイルでのリカイカンのーのトイルでのキャンドゥ パーフェクトのインポティカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカ e カミカミ n ミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミカミ Lebih mahal jatuhnya, dibastikan dengan itu. n t i g a k tahu kenapa, itu d u l cara hidup. Bagaimana saya juga tidak jelas. Memang, buah-buah pun, ya, buah kita lebih mahal daripada b u a impor. Itu a j a makasih. Iya, terima kasih, Pak g i l b r a k Selanjutnya, Pak e s r o n silakan, Pak. Iya Silakan, Pak e s r o n Iya, ini、uh, kalau ikan patin kita dibilang mahal, tidak juga. Saya, saya lebih men mendukung. k o t a impor itu jangan dikenalkan gitu ya、e, tapi dibatasi saja karena ikan patin kita cukup bagus、e, bisa tersebar i m a y a gak tau ini restoran dimana yang di apa, pengusaha restoran dimana yang k a t a k a h komplain gitu ya、e, karena di Jawa Barat di Riau itu produsen ikan patin jadi、e, belilah produk produksi petani ikan Indonesia gitu mendukung itu, tapi dengan catatan dibatasi saja kuota impornya、gitu. ya, terima kasih. Atau... Oke, terima kasih terima, terima kasih Pak e s r a n selanjutnya Pak Greg, s a m a sore Pak, s i l a k a n s a m a sore y a s i l a k a n Gilber, sama Pak i s r a n dan semua pendengar, saya mau kasih tau h memang produsen ikan satin terbesar di dunia saat ini Vietnam karena kebetulan saya baru pergi ke tempat mereka, d n p e r m a s i k a n di Vietnam beberapa bulan yang lalu dan memang ironis dan 3 tahun lalu Mereka belajar be, uh, Untuk、uh, b e t e r n a k ikan patin Itu bekerja sama dengan Dinas Perikanan Indonesia Pernyataan p a h i s Tapi itu memang terjadi Jadi saya Nggak nyalahin pengusaha Yang mau import ikan patin Memang t e p a t mereka b e t e r n a k Jauh lebih profesional Dari yang kita punya Dan lebih Kompetitif dalam harga g i m a n a m a n a Yang namanya perusahaan Pengusaha pasti kan Dari harga yang paling murah Mudah-mudahan informasi ini Jadi berguna Terima kasih Iya, Silahkan Pak John Selamat sore、ya. Kalau bukan pengusaha kita Yang memanfaatkan Ikan di peralatan Indonesia Sendiri Kemudian siapa lagi yang harus memanfaatkannya Saya kira sih、uh, Saya mendukung dengan dilarangnya Import ikan、uh, Dari luar Sehingga ya、uh, potensi ikan yang ada ini Tidak akhirnya d i j a r a n oleh negara lain Kemudian kita teriak-teriak Jangan、uh, potensi yang bisa dijual k i t a l a negeri sendiri dan m e m a n f a a k a n dengan baik, bahkan malah mendatangkan dari luar. Saya kira itu, terima kasih. Ya, baik. Pak Edwan, selamat malam. Malam. Silahkan, Pak. Ya, itu pengusaha ada asosiasinya, tau.、Hmm. Kalau ada asosiasinya, mikir, gitu. Jangan uang di k o r i n keluar negeri. Tiara itu ikan di Indonesia, gedein di Indonesia, segitu aja deh. Oke、okay, terima kasih. Pak Harto selamat malam. Ya malam. Ya ini dilema memangnya di Indonesia ini memang ke, kalau pengusaha-pengusaha itu bukannya didukung tapi malah dibikin di bingung dengan keputusan-keputusan yang mendadak seperti ini. Ya kalau dari bapak sebelumnya itu ada asosiasi. b e r t e n a k sendiri-sendiri Ya kan gak begitu juga gitu kan Kalau keputusannya drastis Emang、e, melihara ikan patin tuh Besok langsung bisa jadi gede Atau jadi kualitasnya bisa n y a sama Ya intinya juga petani-petani kita juga Sebenarnya bukan、e, dari dulu juga Ya udah dasar petani, petenakan, r apa juga Kalah sama China Sama Vietnam yang lagi mulai merangkak naik Ya balik lagi mentalitas kita aja Dari di, di dalam negeri sendiri Bisa gak berkompet dengan Dengan negara lain Kalau merasa n gak g bisa ya Pemerintah juga harus fair Jangan main asal bikin keputusan saya nak udel begitu Harus pikirin juga bisnisnya bagaimana Begitu, makasih Oke,、okay. p a s b a s t i a n halo Ya, halo, halo s i l a k a n Pak Ya, kalau saya sih、uh, b e k t i n n y a begini、uh, Sebenarnya bukan hanya ikan patin aja Saya salah seorang pelaku bisnis yang Untuk harus i m p o r ikan lele dari はい